Oke, okay, Metra Business House FM di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Anda di Jessica, Yogyakarta. Sore ini dalam Coffee Break, Anda bisa berinteraksi, silahkan langsung telepon ke 6339160, khusus untuk Anda yang ada di Jakarta. Luar Jakarta, Lime Telepon Bebas Pulsa Kita. 0810 pas FM SMS di 0816 924, 924. Saya Kiki Wijaya, masih memandu Kavisbrick, tentunya saya berbincang langsung Dengan Bang Kavikurni ya Kita berbincang sebentar prediksi Tahun Ular Air 2013 Ya, tahun yang Penuhi intriks dan tidak Bersahabat begitu, tadi sudah di Uh, ...jelaskan Bang Kalfil si pertama hal-hal uh, apa namanya kira balik peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di dunia gitu ya Bangnya di tahun ular. Kalau yang perlu diwaspadai tahun ini tuh kira-kira harus seperti apa? untuk Khususnya untuk, untuk para trader main saham, apa yang perlu diwaspadai dan gambarannya seperti apa? Jadi begini, uh, ular itu uh, dari mitologi dan uh, budaya dari berbagai bangsa di mm -hmm. dunia... Mm -hmm. Itu, ular itu punya sejarah yang Sangat panjang dan sangat tua Gitu loh, oke okay. um, Mulai dari Adam dan Hawa gitu loh. Sebagian melihat Iya, udah ada ular itu ya <laughs> <laughs> Ular itu um, Apa um, Sebagian besar itu Negatif, tapi uh -huh. juga sebagian besar negatif Jadi dia punya dua wajah yang Yang interesting gitu loh Oke okay. Oke um, beberapa uh, siluman gitu kalau dalam uh, dalam kita lihat baca-baca cerita -baca silat uh, dari Tiongkok gitu loh itu kebanyakan dibilang siluman ular gitu loh itu jahat ya ada yang baik ada, sih ada, ada yang jahat iya ada banyak filmnya kebanyakan nah, adalah siluman ular gitu loh. jadi ular ini adalah lambang uh, kejahatan gitu loh, lambang dunia hitam dunia hitam gitu loh. Di, di satu pihak gitu loh. tapi di, di pihak lain Ular juga lambang kebaikan gitu loh. Jadi misalnya lambang penyembuhan dokter uh -huh. gitu loh. ada lihat logo-logo uh, kedokteran itu uh -huh. ular. Uh -huh. yeah. gitu loh Jadi ini juga interesting. Dan kenapa tadi saya bilang di Mahakumela gitu loh di India. Karena India sendiri punya affinity terhadap ular kobra. Dimana yeah. ada ular itu dianggap bersahabat dan dan bisa uh, diajak untuk bermain dan menari gitu yeah. jadi ini ini apa sebuah stigma sebuah perlambangan yang yang very interesting tapi ular itu juga kita harus lihat ya dari dari apa dari pri, kepribadiannya ular itu sabar luar biasa hmm. very, sangat sabar gitu loh dan Mengincar biasa, mangsa khususnya Iya tidak tidak pernah berisi hmm. walaupun dia nggak punya kaki tapi dia bisa bergerak sangat cepat intuisinya luar biasa tajam hmm. gitu loh ca inndraanya juga biasa tajam dan ini adalah hewan yang penuh kehatihatian gitu loh jadi sangat hati hati sangat sabar sekali nah um, di tahun 2013 gitu loh ya kalau kita baca banyak uh, apa banyak ramalan tentang saham dan segala macam dan kalau kita lihat sendiri dari situasi dunia gitu loh dimana kita melihat bahwa contoh misalnya uh, Timur Tengah Loh, Timur Tengah sejak eh, apa? yang disebut eh, the Arab uprising gitu ya di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Syria itu masih belum berhenti konfliknya uh -uh. Dan uh, malah kemarin gitu loh, tiba-tiba uh, Korea Utara uh, melakukan tes nuklir. Jadi kita lihat uh, dunia ini memang sedang menghadapi sejumlah cobaan yang sangat luar biasa sekali gitu loh. Dilihat dari segi politik. Dari segi ekonomi juga uh, banyak uh, yang memprediksi bahwa 2000, tahun 2013 tika, tidak akan ada kemajuan ekonomi yang sangat berarti gitu lo Tapi Amerika misalnya itu tanda-tanda eh uh, titik baliknya ekonomi itu baru bisa dilihat di 2014 ya. gitu lo menurut beberapa ahli ekonomi dan juga beberapa ahli fungsi. Jadi kalau dilihat eh uh, tahun 2013 gitu lo kalau Anda adalah pelaku bisnis ya, Anda harus sabar. Satu, kedua harus hati-hati gitu lo. Jangan gampang percaya sama jebakan, uh -huh. jangan percaya sama rayuan hmm. gitu lo. patok ini tahun yang yang yang yang ini sekali apa eh, ini jadi kita jangan percaya begitu saja percaya gitu jadi ini tahun yang penuh dengan kehati-hatian tetapi bagi mereka yang bisa memanfaatkan eh, apa tahun ular gitu loh ini adalah tahun yang yang mungkin justru ya justru eh, membawa berkah gitu hmm. karena kalau saya lihat ya di tahun tahun ular ini beberapa show akan diuntungkan gitu mm -hmm. di tahun ular ini karena e, bagi mereka yang bisa e, menggunakan e, apa ini bu, tahun 2013 adalah bukan tahun otak tapi benar-benar tahun otak bagi mereka yang bisa menggunakan otaknya di tahun 2013 mm -hmm. gitu loh. E, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan diprediksi juga karena ular adalah lambang penyembuhan biasanya di tahun 2013 mm -hmm. itu di tahun ular ini biasanya ada akan ada breakthrough apakah ditemukan eh uh, obat-obat baru gitulah ada ada terobosan-terobosan terutama di bidang ilmu-ilmu uh, apa ilmu-ilmu kedokteran. Hmm, oke. Okay. Kalau bicara mengenai kehati-hatian memang kalau khususnya untuk pebisnis ya, memang harus dari tahun ketahuannya memang harus hati, hati harus hati-hati gitu ya. Bahkan tahun 2019 harus, harus ekstra hati-hati. Okay. Baik. Kita akan kembali lagi berbincang dengan Bang Kasi Kurnia dan jangan kemana mana tetap di Palace FM.